Mitravis ni Smulai Town ini, ujian national bukan lagi satu satu niya panantuk rulusan. Hasil ujian schola, ikut m a n n t u k a n Namun, paritungan baru ini mga bawa masala hbaru, banya s c o l a hiruga mga t r o l n i l a siswanya. m e n d i n a s m a n m u k a n hampir n a p r s e n siswanyang SMA medapat nilay dilapan dan s m i l a、ah, n d a r i s e o l a sisanya medapat tu judan d l a p a n Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan mantan Ketua Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, Sudiarto. Pak Sudiarto, apa komentar Anda? Sebenarnya, menurut aturannya, sebenarnya yang berkuasa menentukan kelusan kan kan sekolah. Jadi kalau Anda membaca pasal 61 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, dikatakan ijazah diberikan kepada yang sudah lulus ujian yang disenggak oleh sekolah yang terakreditasi.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 Naik kelas juga pakai rapat, tiba-tiba untuk u j i a nasional n tidak seperti itu. Jadi, ini、eh, seharusnya guru kepala sekolah tidak boleh mengubah nilai itu. Jadi harusnya angka-angka、eh, yang dia ikut diperhitungkan untuk lulusan yang 40 persen itu angka-angka yang sudah betul-betul mewujudkan tingkat kemampuan anak itu. Jadi apakah undang-undangnya yang harus diubah? r Sebenarnya yang... Yang harusnya dirubah tidak ada ujian nasional. Undang itu tidak menghindari adanya ujian nasional. ya. Dan negara-negara seperti di Jerman, di Amerika, tidak ada ujian nasional.、Ya. Semua kekuasaan guru untuk itu harus d i mulai disiapkan supaya guru dapat dipercaya. Jangan guru tidak dipercaya terus seperti ini. gitu ya. Bukankah tujuan ujian nasional agar setiap sekolah mempunyai standar yang sama? Standar sekolah itu bukan di akhir. Standar itu harusnya standar gurunya, standar bukunya, fasilitas sekolahnya. Misalnya gini, kalau ada sekolah yang tidak punya guru bahasa Inggris, apakah pusat tahu? Anak kan ikut ujian bahasa Inggris, kan? Nah, di sini yang paling rugikan anak itu, padahal anak itu tidak ingin sekolah yang gurunya bahasa Inggris tidak pinter. Padahal belum t u h anak itu bodoh, tapi belum pernah belajar. Penggurnya u tidak benar. Itu sebabnya, Negara-negara yang menganut pendidikan demokrasi itu tidak ada ujian nasional. Ujian nasional itu hanya untuk mapping, tahu mapping, untuk pemetaan. Setelah tahu petanya, oh ternyata ini tidak、eh, eh, baik, dibantu supaya tahun depan lebih baik gitu loh. Karena undang-undang sendiri menetapkan adanya standar isi, standar proses, standar sarana prasarana, standar. Kalau semua itu sudah baik semua, baru ada ujian nasional. でも、今日は、サヤディン・ダ・ナタシ a